itu gue kemarin beli kayak gitu tapi lengan panjang yang bahan 20, 20, 20 tapi gua sempet cabut jauh udah, pergi panggil jauh banget itu udah ngacu banget sih harganya jauh. dia gak mau kan, yudah gua cabut tuh udah lumayan jauh tuh gua jauh jauh kanan jarang-jarang ini dapet itu gua jaket levis Já tato penjara Stefani, resi divis R Gua Rici Pina, nilet-nilet jadí bis Gitu <s tohu> kaise? Ini. Oh. Ini Taman Nawang, jam 2 baru keluar model, begitu nih. ya kan gue ada yang ini tuh udah satu sih gue setuju apa selesai terus dulu kali ya lancar jaya YES! yes lancar jaya pin, pin tolong pin, kartu pin yang di bawah, selamat <SILENCIO> eh, <kan. Okay. SILENCIO> <Yeah. Yeah. SILENCIO> so, lempar, dibubar ending ngerapah, jadi lu lemparnya nih satu-satu arah ini ke depan nih Om, chämď na näl Chodilu Aha Satu Nik weigh juž nek volí Jumlah. yang depan gak usah nih waduh waduh bahaya ini bahaya ini Kamu, uh, dik terlalu lama dide. hasilnya beda iya dia 2 kadang kenceng kadang pelan. hahaha aja ini dulu <-tai> <usur> masin capek ya dia otomatis Děl, přísahám. Ahoj Martin. Takže, my Tak dluho, Wang. Někdo nás vidí? Někdo nás vidí? Někdo nás vidí? Někdo nás vidí? apa nás vidí? Někdo nás vidí? Lihat aja nanti Bisa diperjelaskan bisa diperlakukan Ya, Diperdayakan ya Boleh ngasih ada pokok gue gitu bentar aja Ya Allah, tahu yang punya hatinya Aah. Lis. Aah. Bisa dipetan. Jadi putih. di sini Gelap gelap jangan <laughs> Ai bye smell Ini ya Nih lagi ya Action Já, já, já, kamera já, já, já, já, Kamera já, rolling. já, shot 1, tag 3. Action. dulu kali ya Dobře. To by bylo to Nggak udah eh, ini. Ikutin eh, Ini mau dilempar Beneran ya Dijaga framing gitu Tiga biji <laughs> Stabil cuy mobile Dobře. Dáp. 1, 2, 3. section Show 3, deck 8 Action! C5, C3, Action! Tři, čtyři, pět, šest, sedm, siapa itu wey? Wow. <tuk> mobil masuk Ah. Telat datang bulan. Telat datang bulan. dia tahu Dibalik. Di anji lu direktur merangkap ya iya, gua merangkap jadi lu gaapal halo halo, mari kita traveling shot bersama direkturnya menjadi gaapal <tuk> ini aktor tangerang ya aktor, ini reasa, rea, rea apa? reasa, reasa, reasa tangerang iyaa